Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Taufik Laham hadir untuk anda hari ini Selasa 29 Desember 2009 12 Muharram 1431 Hijriah Tema kita kali ini uh, membahas tentang uh, takrir Riyadu Solihin Baik, Assalamualaikum Ustaz Samsul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz Samsul. Alhamdulillah Mas Ya. Baik takdir Hari Adi Syolihin untuk kali ini uh, mengangkat tema apa nih Ustad? <tuh> uh, masih di seputar al-iktisod fil ibadah. Ia hmm. ya, al-iktisod itu hikmah dalam ibadah. Artinya tidak terlalu berlebih-lebihan. Terlalu kurang juga enggak boleh berlebih lebihan memaksakan diri Juga tidak boleh mm -hmm. Kurang baik segala sesuatu yang berlebih lebihan juga tidak baik Walaupun di dalam ibadah mm -hmm. Jadi sedang-sedang ya, sedang sesuai aja. dengan kemampuan Betul uh -uh. <tuh> Ya baik eh, sahabat SfM, Kami sampaikan ulang bahawa Untuk anda ingin bertanya atau berinteraksi Melalui telepon eh, 829-1710 atau SMS silakan di 0817195955. Hmm. Iya Ustad e, berbicara masalah hal-hal e, yang berlebihan adalah e, kurang bagus. Mm -mm. Yang mm. menggampang-gampangkan sesuatu juga kurang juga bagus. Juga kurang bagus. Nah iya. ini bagaimana dalam uh, takdiri adusolihin untuk. <tuh> Oke okay, saya bacakan saja kita lanjutkan pengajian kita hadis riadusolihin. Aladzabilah min shawtanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata nabi halakal mutanatti'un binasalah halaka binasalah almutanatti'una orang-orang yang keterlaluan atau berlebih-lebihan Koleh asalasan sampai Nabi mengulangi tiga kali. Mm -hmm. Jadi kemarin sudah dibahas e, salah satunya adalah ketika orang itu sepertinya tidak memberikan peluang terhadap jasmaninya untuk melakukan sesuatu sebagaimana ia ya, manusia biasa. Mm -hmm. Jadi saking semangatnya orang kepingin ibadah terus sehingga melupakan. Dia sebagai ya manusia punya hak baik tidak hanya sekedar rohani tapi jasmani juga punya betul, hak. Betul. Nah, jadi ada orang ceritanya itu meng kepingin ngintip-ngintip -ngintip ibadahnya nabi itu seperti apa, Hihihi. ya kan hebat apa enggak gitu kan. Hihihi. Nah begitu nanya sama istrinya nabi. Nah tiga orang itu memamerkan dirinya. Yang satu itu eh, ada orang yang selama dalam waktu satu tahun itu Puasa terus itu kan, nggak e, pernah tidak puasa. Hmm. Ada yang apa? E, sholat malam terus. Jadi sampai lupa semua yang lain. Ya, ada yang nggak mau nikah, hmm. ya kan ini? Nggak mau nikah karena kalau nikah itu menurut mengganggu, dia mengganggu akan konsentrasi. mengganggu konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hmm. ya kan? Enggak mau nikah Memang biasanya begitu orang yang banyak nikah itu <laughs> Lupa gitu ya Yang tadinya rajin Solat hajidnya jadi Jadi kelewatan gitu Tetapi bukannya berarti kok orang lalu Dengan bangun malam terus Lalu melupakan nikah Atau puasa terus sampai tidak mau punya istri Jadi tidak demikian Jadi masing-masing punya hak Nabi mengatakan Wahdillahi inni la aksyakum wa atqokum lahum. Demi Allah kata Nabi. Saya ini kata Nabi ini bukan karena kesombongan tetapi ingin menunjukkan bahawa Nabi itu orang yang paling takut ya kepada Allah dan paling takwa. Jadi di antara semua hamba Allah itu Rasulullah yang paling takwa. Tetapi walaupun ni Asumua uftirua usolli wa arkuudu. Saya juga manusia biasa. Ya, ada kalanya puasa, ya makan, ya kan? Jadi kadang puasa, kadang tidak puasa. Wa usolli wa arkuudu ya, sholat, ya tidur, bukannya malam sholat terus tidak pernah tidur, bukan? Bukan Rasul juga berniaga juga ya? Ya, berniaga juga. Wa atazawajunisaah juga nikah. Iya Kawin gitu, kan nikah oh, Ia melayani istri Sebagaimana kewajiban seorang suami Ia melayani istrinya Nah ini kadang-kadang eh, Mau mencari eh, Satu sisi gitu ya Tetapi melupakan sisi yang lain Nah, di dalam agama Islam itu eh, Aspek keseimbangan Antara dunia akhirat itu perlu ditekankan Walaupun aspek keseimbangan, di keseimbangan ikut itu diukurannya adalah uh, sesuai dengan kebutuhan kita. Hmm. Misalnya begini Mas Taufik, kalau kita ini katakanlah uh, hidup di akhirat lebih lama, tentu prioritas pekerjaan yang berkaitan dengan akhirat mestinya punya porsi yang lebih lama betul, juga. Betul. Kan? Iya, iya. Ketika kita urusan dengan dunia ya itu penting tetapi karena di dunia itu nggak begitu lama mestinya porsinya ya lebih kecil itu itu sesuai dengan uh, keperluan misalnya kita uh, katakanlah kepingin mencapai sesuatu yang sebetulnya hanya butuh tiga hari ya tiga hari itu aja jangan sampai jadi sebulan gitu mm -hmm. kan Ad, karena memang butuhnya segitu yeah. tapi ada memang orang yang butuh penyelesaian sampai satu bulan Jangan dipercepat juga, yeah. butuhnya satu bulan lalu dikerjakan hanya seminggu mm -hmm. Maka hasilnya tidak baik yeah, yeah. Nah ini saya katakan keseimbangan itu pun sesuai dengan kebutuhan mm -hmm. Nah ketika kita beribadah kepada Allah urusannya akhirat mestinya kan lebih banyak porsinya betul. Jadi dalam e, di Al-Quran Al itu disebutkan betul. Wabtahifi ma'ataqallahu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia tuntutlah carilah urusan apa saja yang berkaitan dengan akhir tapi mm -hmm. wala jangan lupa engkau wala tansah nasi bagi dunia bagianmu dari urusan dunia mm -hmm. kalau dunia ya penting tetapi bahasanya jangan lupa kalau akhirat tuntutlah ya kan carilah gapailah perintah sebuah perintah nah ini artinya E, porsi akhir mestinya lebih banyak Daripada, daripada oh, porsi iya, dunia betul. Tapi yang sering kita kerjakan Kadang-kadang urusan akhirat Solat aja 5 menit gitu kan Tapi kalau gidiran Ada dapat proyek bisnis Atau ah, nonton bola ya Atau ah, nonton bola berjam-jam Uh. Iya um, berbicara masalah dunia tapi walaupun toh kita uh, sibuk dalam keduniaan uh -uh. tapi tetap saja masih berhubungan dengan uh, akhirat misalnya ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat tentu kan uh, tetap dengan ramah dengan senyum uh -uh. ketika kita punya uang kita bersedekah uh -uh. kita ada orang punya musibah kita tolong nah itu bedanya orang yang mau ngaji dengan orang yang tidak mau ngaji <laughs> kalau orang mau ngaji itu kita sudah Menjelaskan dalam bab awal Di kitab Ratu Solihin mm -hmm. Mengapa Imam An-Nawawi menempatkan Hadis yang berkaitan dengan niat itu Pada hadis pertama mm -hmm. Innamal a'malu bin niat mm -hmm. Itu artinya Segala sesuatu itu bisa jadi tergantung dari niatnya yeah. Bisa jadi Urusan dunia bisa menjadi Urusan akhirat ya yeah. mm -hmm. ya yeah. mm -hmm. Tetapi sebaliknya Urusan akhirat Kelihatannya orang memandang akhirat, tapi ternyata urusan dunia semata. <laughs> Itu, Supaya kan? dianggap orang iya, lebih iya. apa gitu ya. Iya, orang melaksanakan ibadah haji, nah, tapi, apa, ada tapi ada maunya. Itu kan urusan Betul. akhirat sebetulnya, Betul. tapi karena Betul. karena niatnya enggak baik, maka semata-mata hanya sekedar plesiran ke Mekah. Hmm. Karena memang niatnya sudah buruk. Hmm. Tetapi ketika kita mencurahkan tenaga pikiran untuk pekerjaan kita, tapi kita niat untuk katakanlah kepentingan masyarakat, kepentingan keluarga, kepentingan anak dan istri akan dicatat oleh Allah hmm. itu bagian daripada urusan akhirat Karena nikah pun juga termasuk ibadah ya Oh iya, ya. iya nikah itu hmm. juga bagian daripada ibadah hmm. Berarti, Kalau diniati yang baik tentu Berarti mempelajari agamanya hanya setengah-setengah oh, atau bagaimana? Kok belajarnya belajar agama tekun sehari semalam tapi tidak melaksanakan uh, nikah, tidak bersosialisasi, tidak uh, berniaga Ini bagaimana nih? Nah ini artinya uh, hadis yang saya kemukakan tadi Dianggapnya, oh. ya dianggapnya mereka yang berbuat seperti itu tuh sudah luar biasa, hmm. ya kan? Kan kadang-kadang orang ini uh, punya perasaan gitu ya, mungkin juga termasuk kita. Wah kita ini hebat, padahal belum tentu yang kita nah. lakukan itu sebagian daripada kehebatan, betul, ya kan? Betul. Ternyata sebuah kelemahan kita hmm. ini kadang-kadang menilai sesuatu hanya Berdasarkan pikiran kita sendiri, hmm. dianggapnya sudah hebat, paling benar sendiri, paling banyak amalnya, padahal belum tentu Betul. yang seperti itu dianggap terbaik. <laughs> ya ya Baik Ustadz, dan kita akan buka untuk kesempatan Anda yang ingin bertanya melalui SMS silahkan di 0817195 955, untuk telepon 8291710. Baik SMS yang pertama nih Ustadz um, Ini dari hamba Allah saya punya saudara mm -mm. Dia itu dulu hidupnya sederhana mm -mm. Tapi sekarang sudah mulai cukup ekonomi alias jaya Namun dia tidak bisa menjaga kekayaannya Yang selalu menyaingi saudaranya sendiri Dengan selalu membeli segala sesuatu yang ia mampu mm -mm. Sedangkan saudaranya yang menjadi tetangganya sendiri tidak mampu Saya benci dengan orang seperti ini Apakah saya berdosa benci terhadap orang itu Hmm, bagaimana hmm, benci hmm. porsinya ini? Ya. Benci dengan orang kekayaannya atau benci <laughs> uh, dengan sifatnya? Iya iya iya. Jadi begini, ketika kita melihat seseorang yang perilakunya itu bertentangan dengan agama, tidak perlu kita benci sebetulnya. Hmm. Kita ingatkan, itu bagian daripada tugas kita untuk berdakwah, hmm, ya kan? Hmm. Kita dakwai mereka, kita kasih hmm. atau beritahu mereka dari Sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Diingatkan, begini hmm. di, begini jangan sampai uh, kita benci. Artinya kita kepingin berbuat sesuatu dengan kebaikan, ya, hmm. kepingin berbuat kebaikan tapi dengan cara kemungkaran itu enggak hmm. boleh. Hmm. Ya, jadi memperbuat kebajikan itu harus dengan cara kebajikan. Kalau kita melihat orang itu kok tidak baik, ma maka ya kita upayakan supaya orang itu baik. Caranya juga dengan yang baik. Kalau dengan cara kebencian Namanya sama aja Orang Rangin. yang melakukan Kemungkaran Untuk berharap orang itu Menjadi baik Itu mustahil mm -hmm. Jadi kebaikan kesalehan Akan bisa didapatkan dengan cara Kebaikan bola Mungkin ibarat api tidak mungkin disiram dengan api semakin besar. Betul. Ya. Api harus dilawan dengan air, dipadam ha -ha, gitu ya. Iya, ha -ha, betul. betul betul. <laughs> Baik, um, kemudian yang berikut SMS dari uh, siapa ini enggak ada namanya lagi? Ibu Sarah apa itu? Mana? Oh ya, Ibu Sarah ya, maaf. <laughs> Ibu Sarah di Bekasi. Ustaz, saya selalu mengerjakan salat 5 waktu, tahajud, hajat, witir dan juga duha setiap hari. Kenapa ya kok saya tidak ada perubahan dalam Uh, hidup terasa semakin berat, tapi saya selalu percaya dan yakin, Allah akan menolong umatnya yang sabar. Apa yang harus saya lakukan agar perubahan ini bisa saya dapatkan dan amalan apa, Ustaz? <laughs> <gir> <tuh> <tuh> iya, kadang-kadang kita ini melihat ya, menilai bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan, dimaksud dengan kesenangan, itu sekali materi. lagi ukurannya materi hmm. ini. Ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi kebanyak eh, persepsi orang. Ya. Karena mereka beranggapan yeah. kalau sudah punya materi kan dia bisa bersedekah betul, gitu katanya. Betul, betul, yeah. iya. Jadi yang penting manusia hidup ini kan berusaha, hmm. bekerja. Apapun pekerjaannya yang halal. Sambil tadi sudah baik, selalu tahajud, hajat, witir, duha itu dikerjakan. Nah kita juga bekerja terus-terus itu memang tugas kita begitu. Apamu? Adapun kaya dan miskin itu, oh bukan urusan kita. Kita kepinginnya si kaya. Mm -hmm. Tapi apa kalau kaya itu pasti baik gitu? Di mata Allah belum tentu. Karena bisa jadi mungkin apakah juga Allah uh, lebih tahu di kemudian harinya? Oh iya tentu. Seperti uh, apa? Pengembala uh, kambing itu? Iyat. Iya. Begini Mas Taufik. Jadi Allah memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Hmm. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kalbok dan kaldar, ketentuan dan ketetapan Allah sesuai dengan takaran masing-masing. Hmm. Apa artinya takarannya besar kalau tidak pas, nggak enak. Oh. Ya, ya. Contoh saya kasih contoh, hmm. Mas Taufik misalnya, kepalanya kira-kira ukurannya nomor berapa kalau pakai peci? Ukuran nomor 7 gitu hmm. kan. Hmm. Bagaimana kalau dikasih peci harganya 1 juta yang mahal sekali ukurannya juga. 10 ukurannya 10 tetap nggak enak dipakai dipakai nggak enak yang lihat itu enak tahu nggak <laughs> malu-maluin ya Iya misalnya ibu-ibu itu pakai sandal eh hmm. uh, kakinya nomor 38 ada yang ngasih bagus banget sandal itu harganya 2 juta karena hmm. belinya di mall-mall yang bagus-bagus hmm. itu, tapi ukurannya nomor 41 hmm. nah itu dipakai enggak enak. Yang pakai juga enggak enak. Yang lihat apalagi. Hmm, itu Nah, yang enak itu kan yang pas dengan ukurannya. Iya. Nah, barangkali dari ibu Sarah itu Allah yang memberi yang Allah berikan sekarang itu memang pas gitu. gitu Itu cocok asal ibu nerima. Insya Allah sama saja akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sebagaimana orang lain. Kita hanya memperasaan saja. Orang itu kayaknya bahagia ya. tetangga kita mobilnya ada itu Cuma perasaan saja sebetulnya Belum tentu yang mereka Memiliki uh, itu juga sebahagia, sebahagia Ibu Sarah Justru Ibu Sarah itu menurut saya Beruntung bisa melakukan kegiatan Tiap hari, sholat, lima waktu Tahajud, witir, luha dan lain sebagainya Itu kebahagiaan yang luar biasa Siapa tahu nanti uh, Kalau Allah memberikan rezeki yang banyak Ya. Dikhawatirkan Allah mengkhawatirkan ibu Sarah lupa kan oh, uh, kewajiban kewajiban sunah-sunahnya ini. Bisa jadi kalau <laughs> duitnya banyak belanjanya <laughs> lah, belanjanya ya. aja, enggak mau ke uh, tukang sayur tinggi gitu. Iya, sudah ya, mulai ke mall kadang-kadang lupa solat maghrib itu kan, dan lain sebagainya. Ya. Ada hikmah pasti Allah memberikan yang terbaik buat ibu <coughs> Sarah. Ya. Baik kita buka telepon Halo, assalamualaikum. Oh terputus. Uh, SMS berikutnya setelah Ibu Sarah uh, Pak Kyai saya saya uh, apa ini sering pulang kerja jam satu jam satuan malam uh, mm -hmm. uh, uh, uh. boleh tidak saya sholat malamnya sebelum tidur Bagaimana jika saya paginya tidak bisa sholat subuh di masjid Ya ya ya ya ya ya boleh saja sholat malam ya tetapi kalau kita sholat malam ya, dalam arti sholat tahajud itu memang setelah tidur gitu ya. Disarankan disarankanlah ya, tidur. Dulu. Iya, salat tahajud itu memang salat maknanya saja salat setelah tidur iya. gitu ya. Mm -hmm. uh, tetapi ketika mau salat silahkan aja salat malam, salat witir, salat mm -hmm. hajat enggak mengapa itu. Mm -hmm. Tidak masalah, yang penting mau dalam waktu malam hari mm -hmm. mau melakukan salat. Mm -hmm. Tetapi jangan sampai dong eh uh, salat subuh lalu kelewat. Kalau kelewat tidak disengaja tapi ada niatan bangun, ya itu tidak apa-apa, tapi jangan Keseringan tiap hari. hari. Kalau hanya sesekali mungkin Kelewat karena kecapean, gitu kan. Kita lupa biasanya bangun nggak bangun itu ya, Insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi kalau sengaja tiap <tuh> hari begini terus tidak ada upaya untuk bangun, mm -hmm. ya itu dosa itu. Mm -hmm. Baik, terima kasih Pak Wahyu. E, kita buka penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan dengan Pak Matani, Pak. Ustaz. Pak Matani. Silakan, Pak Mohd. Jintaro. Hm, silakan. Ah, uh -uh. uh -huh. sekarang umur saya kurang lebih 40 tahun. Hm, uh -huh. hingga 15 belas tahun saya telah mendekat kaki, kemudian ada pustaka. Kenapa, Pak? Kaki telah mendekat. Takdir. Ya, mendekat kelumpuhan, tuhkan. Hm, -huh. hampir hingga sekarang. Hm, ah tiga tahun terakhir, bukan malapnya saya sembuh. Hm. Uh -huh. Malah kedua mata saya tidak dapat melihat Tuhan Tidak bisa melihat matanya ya, Jadi saya hanya dapat berbaring di tempat tidur Dalam melaksanakan mm -hmm. segala aktivitas Tuhan Termasuk sholat mm -hmm. Yang ada di ganjilan saya uh, Saya takut di, Termasuk orang-orang yang Beramal tambahinmu Tuhan Dalam hati kata saya, mm -hmm. saya melaksanakan ibadah kepada Allah Namun Tuhan tidak dapat menghindari maupun nadis besar nadis, mm -hmm. Yang saya ingin tanyakan <coughs> Uh, bagaimana, Pak Ustadz, dikiat-kiat uh, Supaya saya mendapat sabaran, keikhlasan Dan bagaimana dengan salat saya itu, Pak Ustadz Apa saya diterima, Pak Ustadz mm -mm. Masih uh, ada kira -kira keluarga? Bum, Pak Tidak, Ibu, Bapak, yang ngurusi sementara siapa? Uh, ibu, Pak ya. Saya sudah meninggal mm -mm. Nah, Yang kedua, Pak Ustadz Kira-kira tiga tahun yang lalu Saya dibawa orang pintar, Pak Ustadz mm -mm. Itu bukan atas kemauan saya mm. Dia orang pintar, dibilang saya Terkena diundoleh ini karena Bisnis bapak waktu Saya berumur 12 tahun hmm. Nah di situ Jadi uh, Kata orang pintar itu disuruh beli minyak Yang harganya kurang lebih 10 juta Bostad. 10 juta ya, dan... hmm. Terus Halo Pak Sani Oh terputus Pak. Hmm. <tuh> Baik e, Pertanyaan tentang e, sakit mendadak e, Lalu apa yang harus diperbuat dengan Menjaga hati supaya tetap uh, menerima uh, tentang musibah yang Pak Sani alami ini Ustaz Iya jadi manusia dalam hidupnya ini Senantiasa tidak pernah lepas dari namanya musibah Musibah itu berbeda-beda mm -hmm. Antara manusia satu dengan manusia yang lain mm -hmm. Kadang diberikan ujianya itu dengan rata-rata yang namanya ujian itu memang tidak enak ya yeah. ya sakit, bangkrut, apalah yang tidak enak-enak mm -hmm. tetapi bisa jadi ujian itu justru yang enak-enak itu justru yang bahaya itu kadang-kadang mm -hmm. lupa tetapi secara umum yang ujian itu atau musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati mm -hmm. nah ketika Allah memberikan ujian kepada kita ini dalam rangka tentu yang paling utama Uh, untuk menguji ketakuan kita jadi orang yang diberikan oleh Allah sakit sebetulnya itu uh, Allah sedang memberikan rahmat dan kasih sayang hanya lewatnya sakit saja hmm. ya kan bisa jadi uh, sakit itu justru sesuatu yang sangat positif ya bagi dirinya kalau disikapi tentu tadi dengan sabar. sikap sabar mm -hmm. menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala mm -hmm. orang sakit ya itu dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah bila sabar bila sabar tentu mm -hmm. ya kan bisa jadi hikmahnya besar kalau dikasih tidak sakit wah akan melakukan kejahatan banyak, kemaksiatan uh, ke dosa yang dia... jadi kalau kita kembali ke arah situ insya yeah. Allah kita oh ya kita terima apa adanya mudah-mudahan kalau kita tidak bahagia di dunia pasti di akhirat akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala amin insyaallah hanya saja memang kadang-kadang ketika seseorang itu seperti eh, Bapak Sani tadi ya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan tetap memberikan keimanan ketakwaan kepada beliau yang sedang sakit Eh, mudah-mudahan orang tuanya tetap juga sabar, melayani paling hmm. tidak ketika tadi diucapkan, belum sempurna dalam ibadahnya, karena seringkali ada hal-hal yang katakanlah najis dan lain sebagainya, hmm. tidak hmm. ada yang membersihkan. Betul. tetapi eh, ada usahalah walaupun nyuruh orang lain, kalau tidak ada yang namanya orang tidak ada semampunya, jadi dalam dalam agama tadi sudah dijelaskan ibadah itu, ya semampunya kita, kalau hmm. tidak mampu ya Mampunya segitu-segitu hmm. Allah pasti ya akan mengampuni kesalahan kita, kekurangan kita karena kita tidak bisa melaksanakan apa-apa. Hmm. Jadi itu. Jadi ketika tadi ditanyakan bagaimana ketika datang kepada orang pintar sebetulnya kalau yang disebut orang pintar itu untuk memberikan pimpinan atau katakanlah untuk berobat ya hmm. ke katakanlah ke Ustadz Tabib. Yang punya keahlian tertentu kan Bukan kepada Kahin, dukun gitu kan Ini Ya tidak mengapa Asal itu tetap sesuai dalam rel-rel agama Tetapi kalau sudah Ada penyimbangan-penyimbangan Apalagi harus ada bayar sekian-sekian Sampai 10 juta ya kalau punya Dilihat dulu, kami tidak bisa ee, Menentukan Salah atau tidak Tetapi harus dilihat dulu bagaimana itu yang didatangi itu apa apakah hin apa dukun mm -hmm. ya apa itu memang tabib yang punya keahlian dalam bidang tertentu mm -hmm. ya kita harus diselidiki tapi kalau tidak punya uang ya tidak jangan memaksakan Betul. diri ya kemudian sampai berikutnya dari endat di pamulang ya, Ustaz bagaimana cara menjaga niat kita agar selalu baik iya jadi memang kita harus membiasakan diri pertama kita ini eh, Harus ada upaya namanya Takhulli hmm. Takhulli itu mengosongkan Dari sifat-sifat yang tidak baik hmm. Jadi ada perasaan sombong Ada ingin dipuji oleh orang lain Dengki, iri hati Itu harus dihilangkan hmm. Coba Tiap hari lati latih latih hmm. Itu memang berat Lebih berat Daripada Salat tahajud saya katakan, hmm. kalau kita memang mau ada keinginan sholat tahajud ya, dengan katakanlah e, pakai alarm jam 2 bangun kita sholat. Tapi bisakah misalnya kita menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam waktu sehari? Tidak ngomongin orang aja. <tuh. <tuh. <tuh. Nah, ya di situ perlu latihan-latihan. Setelah menghilangkan sifat yang tidak, uh, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, baru tahalin namanya mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Mm -hmm. Nah, ya kita belajar untuk mengatur hati kita. Kalau ada perasaan yang enggak baik, harus segera disingkirkan. Mm -hmm. Jadi hati-hati dengan niat kita ini. Mm -hmm. InsyaAllah dilatih, dilatih, dilatih. Itu caranya. Uh, kalau kita punya Terlintas sedikit dalam hati kita Katakanlah ingin dipuji ulang orang lain Segera Astaghfirullahaladzim hmm. Gitu kan Jadi segera minta maaf kepada Allah Kadang-kadang kan orang wajar Kepingin dipuji Merasa paling hebat Gitu kan Nah ini segera ingat kepada Allah Astaghfirullahaladzim Kok saya begini ya Minta petunjuk kepada Allah SWT InsyaAllah eh, Niat kita ini terjaga secara baik Hmm Hmm baik kemudian uh, apa ini pak ustadz uh, kita apa nih kita bertanya ke orang pintar atau agama Islam juga apa dosa tidak itu mm -mm. contohnya bertanya soal jodoh berteman dekat dengan seseorang baik uh, atau mengistiyarkan uh, apa ini rumah agar cepat laku bagaimana nih ustadz iya jadi ketika seseorang ini Datang kepada orang tanya segala sesuatu. Kalau sifatnya itu informatif, ya, bukan sebagai sebuah kepastian, ya kan? Artinya ini saya kira-kira, menurut pandangan Bapak gitu kan? Tanya begini-begini, katakanlah nadi mau ada punya rumah, gimana? E, bisa cepat laku enggak? Kalau memang itu tinjauannya e, rasional artinya tidak bertentangan dengan akidah dia ya tidak mengapa tetapi kalau sudah uh, bertentangan dengan nilai-nilai akidah itu yang yang harus ditinggalkan gitu kan oh ini jodoh kamu pasti begini begini begini begini mm -hmm. begini begini coba begini. lihat ramalan adalah hap tangannya ya kan ya kan ya, itu kan mendahului yeah. eh, takdir Allah gitu mm -hmm. kan stok jodoh kan tidak ada yang tahu sih yeah. kita ya kan Ya Kalau hanya sekedar Tanya Saya kira-kira ini eh, Apa ya Jodoh kita ini eh, Orang baik apa orang tidak baik Tolong dong kita do minta doa Supaya kita ini mendapatkan Jodoh orang-orang yang soleh Jadi mintanya doa gitu kan hmm. Datang kepada orang alim Minta didoakan mudah-mudahan Kita ini diberikan Jodoh yang soleh yang hmm. baik hmm. Itu positif itu hmm. Jadi datang aja kepada ulama-ulama soleh. Kita datang para habaib. Bib, datang saya datang kemari silaturahmi yang pertama. Yang no dua e, minta tolong, minta doanya mudah-mudahan saya mendapatkan jodoh yang salihah diberikan oleh Allah jodoh yang salihah. Oh, Wah, itu bagus sekali. Hmm. Kenapa harus gini-gini-gini-gini belum tentu ya. dia nasibnya sendiri aja belum tahu <laughs> apalagi nasib orang lain. <laughs> iya. <laughs> <laughs> Baik, <clears throat> kemudian mukhlis di Pancoran, mm -hmm. kenapa ya kok Allah belum memberikan pekerjaan untuk saya? Mm -hmm. Padahal saya sudah berusaha dan berdoa. Kemudian dari Rian di Kayumanis, Ustaz, kenapa ya kok jodoh saya juga susah sekali? Adakah cara supaya saya mudah untuk mendapatkan jodoh? <laughs> yang tadi soal yeah. pekerjaan, <laughs> nggak tahu soal jodoh. Ah, ini sama aja. <laughs> ya, tinggal nunggu waktu aja kan. Mm -hmm. Yang penting itu saja udah dilakukan udah bagus gitu kan. Mm -hmm. Jadi kita mencoba untuk memahami ke apa ya, keahlian. Terhadap diri kita ini yang susah. Hmm. Sebetulnya kita ini punya keahlian apa, gitu hmm. kan? Nah, ini kan tinggal ngepasin aja. Kalau toh ini yang keahlian saya begini, ya kita nyariknya usaha, nyari bekerja, ya sesuai dengan keahliannya. Hmm. Kita ini kadang-kadang hanya satu pilihan, gitu. Ah, kalau enggak ini enggak. Padahal belum tentu. Ada orang katakanlah kepingin jadi eh, katakanlah pedagang ini. Oh, eh, dimodali beberapa kali enggak jadi, ya kan? itu bukan berarti Allah nggak memberikan apa-apa yeah. coba dicoba yang lain sesuai dengan uh, keahlian kita yang lain mm -hmm. dicoba dulu mm -hmm. bisa jadi orang itu sukses sudah uh, sudah umur udah tua gitu kan yang penting usaha mm -hmm. saya pernah kemarin minggu kemarin uh, diceritai tentang biografi seorang ulama besar di Jakarta ini ya kan jadi namanya Pak Kiai Haji Siddiq Fauzi gitu kan hmm. cerita kepada santrinya. Saya hidup mendapatkan sesuatu ini, ini ini ini ini ini setelah masa tua katanya. Jadi dulu dimodalin oleh ayahnya habis habis lagi habis ini ternyata cocoknya ya jadi ustaz. Ternyata berkahnya di situ gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita sudah berusaha ke sana ke sana, ke sana kemari, ya Oh memang bukan faktanya gitu kan. Eh hmm. oh, ternyata nanti ditemukan. Jadi baru berapa tahun jadi usaha Jangan jangan pesimis gitu kan. Terus aja dilakukan. Kalau ini enggak bisa, yang lain, yang lain, yang lain. Buktinya seka sampai sekarang juga masih hidup Betul. gitu kan. <laughs> insyaallah lah insyaallah. Tapi ikhtiar juga tawakal berdampingan dong. Ah iya. Yang penting itu dua ah, tadi. Ah. Jadi ada usaha, tawakal dan mm -hmm. doa tadi. Mm -hmm. Kemudian juga sebetulnya sama juga kan judul itu. Mm -hmm. Jodoh itu ya jodoh rezeki yang rahasia Allah itu kan. Mm -hmm. Jadi harus kita usahai ya mendapatkan jodoh. Tapi kalau belum ya jangan sampai pesimis gitu. Aduh saya nggak mau kawin aja lah. Eh, kaya eh, nggak lagu-lagu. Hmm, jangan begitu. Justru eh, mungkin secara rasional dulu kita analisa kekurangan saya apa ya kok orang cewek nolak melulu <laughs> jelek juga kagak gitu kan apa kira-kira uang ada iya uang ada ada kadang-kadang ada watak karakter yang mungkin dinilai oleh orang ini tadi tidak, tidak baik ya dis coba uh, ya suruh tanya ya kepada teman dekatnya jangan malu-malu kelemahan saya itu apa? Di mana kekurangannya? Kekurangan itu kan biasanya kalau teman dekat mau menjelaskan. Jadi teman-teman yang baik itu kan seputnya sadiku kaman. soda Sadqa qala man sadqa. Jadi sejujurnya dia mengatakan. Jadi teman yang baik itu teman yang mau membenarkan kamu bukan teman yang suka membenarkan kamu Iya, ada yang suka membenarkan, "Oh, benar-benar padahal salah." gitu. Nah, yang baik itu yang benar, ya kalau ada kesalahan dibenarkan. Saya kira kalau punya teman yang baik, oh kamu ini judes, hmm. ini ini cewek cewek agak suka makloh tu, hmm. di sini oh iya, itu yang harus diperbaiki. Hmm. Mungkin cewek enggak suka, misalnya katakanlah perempuan enggak suka, karena pelitnya, dah hmm. kan, lo dirubah dong, masa pelit melulu mak. Setiap kali Mau kontraktor aja enggak mau pura-pura ya, anggolarin -pura dompet tapi wain <laughs> dompetnya terakhir lagi. Iya masa perhitungan melulu. Nah itu kan perlu introspeksi yang kayak gitu -itu. Tetapi tetap uh, kita berusaha minta kepada Allah. Ya kan, hmm. Insya Allah pada saatnya akan diberikan oleh Allah jodoh yang soleh solehah. Baik uh, kita buka untuk kesempatan panggilan berikutnya. Alu assalamualaikum. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu? Dengan Ibu Lia Ibu Lia dimana Ibu? Di Bekasi Bekasi silahkan Ibu Lia Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Pak Ustaz Ya silahkan Ibu nah, Saya kan waktu itu pernah berhutang sama ibu saya Berhutang? Oh, iya Sudah mm -mm. nah, begitu untuk keperluan waktu itu anak saya sakit masih... mm -mm. Nah sudah begitu orang tua saya itu ngomong ke orang-orang, jadi saya sedakin kenapa? orang tuanya? ngomong ke orang-orang? iya, -orang. mm -hmm. bunda saya bicara sama orang-orang, saya pun setang mm -hmm. itu masalahnya anak saya itu udah nggak ada mm -hmm. udah meninggal mm -hmm. masih bayi dia ya saya mau tanyakan, bagaimana Ketenangannya dia di sana, karena misalnya itu dibicarakan, karena sekarang saya belum mencuci lagi hutangnya. Ibunya masih ada. Ibu saya masih ada. Mm. Dan udah mm. itu kalau dia memang suka menceritakan anak-anaknya ke orang-orang. Ya, Ustaz. Oh iya iya. Baik. iya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam uh, uh. warahmatullahi wabarakatuh. Seorang uh, anak berhutang kepada ibunya karena perlu uang untuk mengobati anak yang sedang sakit. Tadi dari Ibu Bekasi dari siapa? Ibu Lia. Ibu Lia. Ibu iya. Ibunya Ibu uh. Uh, anaknya sakit uh, justru malah meninggal, ya. Iya iya iya. Iya, sebagaimana kewajiban orang tua untuk ia memelihara anaknya, terutama dalam keadaan saja dalam keadaan sakit si anak itu kita kewajiban untuk memberikan pengobatan. Hanya ketika seseorang itu nggak punya uang, tentu namanya orang tua kan. Iya Pak Taufik ya kita hmm. usah pinjam ke san, kemari. Hmm. Kebetulan yang dipinjam Mbahnya sendiri hmm. ya. Hmm. Kok bisa begitu ya? Hmm. Iya kan? Saya kira ini juga ada hal yang lain. Bisa karena memang watak seseorang senang menceritakan atau bisa jadi karena faktor yang lain mm -hmm. mungkin selama ini ada kekurang beresan ibu dengan uh, ya? dengan, uh, ibu dengan iya. bu lia dengan ibunya gitu mm -hmm. kan itu perlu diteliti dulu mm -hmm. kita tidak boleh saling menyalahkan tetapi diteliti dulu mengapa kok orang tua saya sendiri berbuat demikian tega teganya membuka aib, uh, anaknya, sendiri. Membuat, uh, membuat, membuka aib anaknya sendiri saya kira itu perlu diteliti apalagi pinjemnya tadi hanya untuk sekedar kepentingan cucunya kan. Hmm. saya kira ada sesuatu yang perlu digali informasi hmm. itu oleh karena itu tetap ibu tidak usah marah hmm. gimana pun itu adalah orang tua sendiri kalau tidak baik menurut ibu doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Betul, orang tuanya. Hmm. Nah, Tapi jadi, tetap posisi hutang tetap. Uh, iya harus. Iya harus karena ibu eh, sebagai anak ketika hutang kepada orang tua tetap itu hutang datangi hmm. aja bu saya belum bisa hmm. eh, nanti kapan-kapan aja saya kira tidak ada ibu yang setiga misalnya oh, harus begini begini apalagi untuk biaya cucunya. Mm -hmm. Saya kira ini ada sesuatu saja yang salah paham, yeah. insyaallah nanti enggak apa-apa. Mm -hmm. Saya ikut ya mendoakan mudah-mudahan Ibu Pulia tidak ada masalah nanti diselesaikan aja datangi. Mm -hmm. Mungkin orang tua itu bisa jadi kurang perhatian dari anaknya mm -hmm. gitu kan atau punya sikap yang bagaimana menurut orang tua itu Uh, kurang dianggap kurang baik. Mm -hmm. Nah, saya kira semua orang tua pada dasarnya tetap mencintai anak-anaknya. Mm -hmm. Jadi tidak usah khawatir datangi sebagai anak minta maaf kenapa ibu kok ngomong seperti ini mm -hmm. begini kan? Tapi mm -hmm. secara baik bertanya, mm -hmm. Insya Allah ada penyelesaiannya. Ya baik, Kustat. <coughs> Kemudian SMS dari ibu atau Pak Henry atau Ibu Henry di Senin. Mm -hmm. Jujur, setelah menikah saya justru malah menurun deras ibadah saya dan saya ingin uh, arahan dan nasihat dari Ustaz uh, bukan hanya untuk saya saja dan untuk semua sahabat terus saya berdemikian uh, Ibu Henry atau Pak Henry ini. Iya, <Guncah> sebetulnya orang menikah itu justru semangat tambah semangat ya, tambah semangat, ya semangat, tambah semangat. Tetapi kan bisa jadi orang itu perlu kita pelajari mengapa kita ini kok semakin tidak Eh, apa, kurang beribadah itu bukan semata-mata karena menikahnya, mm -hmm. tapi karena faktor yang lain bisa jadi, mm -hmm. bukan karena ah udah punya istri jadi begini, mm -hmm. bukan, mm -hmm. tetapi ada hal-hal yang lain, katakanlah misalnya orang itu semakin banyak melakukan kemaksiatan, eh, semakin malas untuk beribadah, mm -hmm. itu kan, atau katakanlah mungkin dari rezeki yang dia cari itu kan Kok banyak Sesuatu yang haram lalu Masuk ke dalam tubuh kita yeah. ya Itu juga menyebabkan Diri kita itu malas beribadah mm -hmm. Jadi bukan karena nikahnya sebetulnya yeah, yeah, yeah. Atau karena kita ini Bergaul dengan orang-orang yang mm, Banyak maksiat mm -hmm. Kita gak mau Bergaul dengan orang-orang yang soleh mm -hmm. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh Orang-orang ya, yang Ahli ibadah saya yakin juga kita punya semangat minimal bareng dengan katakanlah dengan ulama, dengan para habaib. Keinginan kita untuk beribadah itu ada di situ. <tuh> Karena kita bergaulnya dengan orang-orang yang tidak benar. <tuh> biasanya juga diri kita ini terpengaruhi oleh orang lain. Ini harus dianalisa lebih dahulu. Jangan sampai... Memberikan keputusan Ini gara-gara gue kawin sama dia kali ini Gue males ibadah Jangan seperti itu Kalau istilah seseorang bergaul dengan uh, pedagang kambing mm -mm. Kita kan aroma kita Aroma Ia, kambing iya. Kita bergaul ke uh, toko Perkaminya, parfum ya apa, iya, bau kita kan, parfum. Walaupun kita gak beli uh -uh. Badan jadi wangi uh -uh. <laughs> <laughs> Baik kemudian uh, Pak siapa ini Pak Supardi di Pisangan Lama 3 Saya habis solat isak langsung solat sunnah pak dia. Tapi enggak zikir boleh enggak pak Ustad? Iya mm. <laughs> boleh saja. Tetapi korang Abdul. Jadi eh, kita ini kan walaupun solat itu sebetulnya zikir ya. Mm. Tetapi kita dianjurkan di samping kita solat wajib. Setelah solat kita ini ya membaca wirid lah. Mm -hmm. Membaca kita dibiasakan untuk zikir wirid. Ya, enggak usah lama-lama juga enggak apa-apa. Allahumma antas salam wa minkas ya'udus salam. Heeh. -hmm. Fahayyinar wa adkhinal jannatal Setelah itu juga baca tasbih, tahmid, takbir gitu kan. Itu saja setelah itu doa, enggak usah. Ya kalau kuat lama ya lama, kalau Gak kuat ya pendek-pendek itu bagian daripada ya wirid yang ia ya, perlu kita baca setiap solat ya apalagi tadi ada kemauan untuk melaksanakan solat uh, bakti ya jadi dua-duanya diusahakan lah mm -hmm. tidak butuh waktu lama kok mm -hmm. paling 10 menit gitulah ya. Betul, gitu. ya. ya. Baik sahabat tercint, kita lanjutkan kembali dialog kita Cahaya Sore bersama Alustad Dr. Samsul Marif MA. 8291710. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam waramatullah. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Fendi kebayora. Di kebayoran Pak Fendi silakan Pak Fendi. Nah, begini, tadi saya nggak ikutin bahasanya, topiknya apa? Tapi mm -hmm. mungkin di luar konteks ya. Iya, mm -hmm. silakan Pak. Permasalahnya begini. Saya Islam. Mm -mm. Uh, anak istri saya, mm -mm. Is ibunya meninggal. Mm -mm. Tapi Kristen. Mm -mm. Terus ikut saya. Yang ikut siapa? Anaknya. Anaknya. Karena ibunya sudah meninggal. Mm -mm. Uh, suaminya sudah enggak ngurus. Mm -mm. uh, Uda SMA lah ya. Mm -mm. Uh, itu gimana ya, saya serba sulit jadi saya tidak akan memfasilitasi memfas kegiatan agamanya dia tapi satu, hmm. satu padahal satu rumah. Mm -mm. Uh, Sekarang yang ikut anaknya, pak ya? Iya, jadi keponakan ya. Dia, tapi nggak beda agama dengan bapak ya? Oh, dia Kristen. Mm -mm. Dia aktif di apa di gereja gitu mm -hmm. terus setiap ke gereja saya kan ada kendaraan mm -hmm. dipinjam ah pinjem Betul. padahal saya tuh saya tidak memfasilitasi seperti seperti itu mm -hmm. nah, saya berpikir barangkali kedepan gitu setelah ikut saya saya biayai sekolah juga sampai selesai nantinya mm -hmm. itu akan ikut agama saya ya mm -hmm. tapi sementara ini belum memang mm -hmm. nah itu kalau kita memfasilitasi fasilitasi seperti itu, kira-kira boleh atau nggak? Kita, kan hmm. saya memang kalau dalam hal Islam saya keyakinan tuh tidak ada toleransi lah. Hmm. Tapi kalau kerukunan antar umat beragama ya oke okay aja. Hmm. Tapi satu rumah persoalannya gitu loh. Hmm. Eh, pendapat Ustaz gimana? Kira-kira barangkali kita bisa menimba ilmu dari pusat. <tuh> Terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak Effendi. Alhamdulillah. Kebayaran. Iya, jadi begini masalah kita hubungan dengan orang yang berbeda agama. Memang kita ini ada tiga hal yang harus kita tanamkan. Satu namanya ukhuwah islamiah, persaudaraan antar umat Islam. Ada namanya yang lain adalah ukhuwah basyariah mm -hmm. dan ukhuwah watoniyah hubungan sesama umat manusia. Mm -hmm. Sesama umat manusia kita ini harus saling men tolong menolong tanpa mm -hmm. membedakan agama apapun. Mm -hmm. Ketika ada Dalam keluarga dalam hal apapun kecuali ketika kita ini ikut eh, katakanlah eh, apa ya mempercayai keimanan mereka itu mm -hmm. ndak ndak mm -hmm. boleh asal kita membantu itu positif membantu kita akan tetap dalam dalam koridor dakwah mm -hmm. jadi tetap tiap hari kita usahakan untuk mm -hmm. mengajak supaya katakanlah eh, ikut agama Islam gitu kan tetapi ketika dia punya keyakinan masih beda agama, tidak mengapa? Katakanlah kita membantu. Kita positif kok misalnya ikut membantu oh, sahabat-sahabat teman-teman kita, eh, Nasrani gitu ya, mengamankan. Coba, ada keamanan remaja masjid, mengamankan, jaga parkir, hmm. memberikan kesempatan mereka untuk untuk melaksanakan eh, ibadah, mereka. ibadah mereka. Nah, kita membantu memang dalam bidang keamanan kita mengamankan itu positif. Mengamankan eh, sepeda motornya, mobilnya, menertibkan ya. itu positif, iya. Mm -hmm. Ya itu saling bantu membantu. Walaupun memang beda keyakinan, tetapi kalau sudah e, masuk pada wilayah-wilayah e, peribadatan itu mm -hmm. yang tidak boleh. Dalam hal ini membantu orang mau ke gereja sama tadi mengamankan itu kan. Membantu mamai, misal, mamai tetangganya tak punya mobil. A -a -a. Eh, ini tak pinjamnya mobil ini. Tidak apa apa membantu namanya. Oh. A -a. Itu, itu itu itu urusan kemanusiaan membantu ada orang tolong mau mau mana pak mau ke gereja gitu kan? Eh oh, ini ban bannya Pecah. bocor ini hmm. dibantu. Wah oh, jangan mau ke gereja aja. Enggak boleh begitu kita bantu. Itu nilai nilai kemanusiaannya di situ. Hmm. Dia supaya tahu bahawa ternyata agama Islam itu mulia menghargai orang lain tidak tidak apa mencegah uh, urusan urusan beribadah orang lain hmm. ya kan soal agama itu kan lakum dino kumalijadin tetapi ketika kita menyangkut aspek sosial gitu kan saling membantu walaupun dia mau ke gereja hmm. kita bantu urusan urusan kecuali kalau nyumbang saya mau bantu gereja nih nah. Nah, bantu pelaksanaan Natal ini nggak boleh hmm. Hmm. tetapi ketika kita membantu seseorang tadi ya kan hanya memberikan pelayanan membantu ke masjid kita eh, ke masjid ke gereja kita niatnya yang penting itu saudara kita silahkan pakai urusan kemanusiaan mm -hmm. dia mau bawa kemana ke asal bukan buat bukan untuk yang jelas-jelas ya kan mm -hmm. untuk kejahatan mm -hmm. karena dia orang e, berbeda agama ya, ke gereja dia mm -hmm. dia apa-apa mm -hmm. kita kita menolong mm -hmm. itu kita tunjukkan kepada orang lain. Nanti siapa tahu oh, Islam indah betul ya. Mm -hmm. Jadi tidak mengganggu. Rahmatan lil alamin. alamin. Mm -hmm. nah, bukan karena oh, setuju dengan ibadahnya mereka, tetapi ini kemanusiaannya membantu. Apa hubungannya ketika uh, korelasi antara ketika waktu Rasulullah melihat seorang pengemis miskin di pojokan pasar mm -hmm. karena kelaparan, orang buta, dia suapi, uh, dia suapkan makanan ke dalam mulut orang Yahudi uh, miskin tersebut. Uh, ini apakah ada hubungannya? Karena kan orang Yahudi kalau Yahudi ngapain nama di kita kasih makan biar mati sekalian nah, itu. itu artinya begini bahwa Rasulullah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat agama. agama mereka. Ketika perjuangan nilai kemanusiaan itu ya apa yang mereka butuhkan harus kita bantu. Bahkan Suluhudin al Ayyubi itu ketika Perang dalam pada zaman perang salib itu mm. e, Perang dalam perang iya Beg, Tapi begitu saat hari Betul. yang lain mm -hmm. Dia pura-pura menjadi seorang dokter Membantu mereka yang sedang sakit mm. Jadi yang sakit itu diobati mm. padahal, Sembuh diajak perang Padahal habis selesai <tuh> perang iya, ya? iya, uh, uh. Kalau kita kan oh biar nanti oh, biar hati ya. <tuh> <tuh> Jadi ada nilai kemanusiaan perang-perang Tetapi ketika dia dalam keadaan sakit Agama apapun ya kita wajib <tuh> untuk mengobati Disitulah kehebatannya Baik Ustaz sebagai akhir uh, Dari takhir Iriyadi solehin mengenai sesuatu hal yang uh, ber, ber, Berlebihan uh, Dilarang dalam Islam Tentu diharapkan yang sedang-sedang saja ya, uh -huh. ya artinya begini Walaupun sedang-sedang saja uh -huh. Kita enggak boleh meremehkan ya, Kita betul. tetap ada semangat ada ya. Semangat sungguh-sungguh dalam mm -hmm. beribadah mm -hmm. Tapi jangan sampai Kesungguhan itu juga kelewatan sehingga melupakan hak-hak yang lain. Saya kira itu Mas Taufik. Pak Haji Taufik. Takoballallahu hajjakum. Dan mudah Allah menerima haji. Dapat Taufik. Juga sahabat USF. Juga sahabat USFM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya Taufik Ilham mengucapkan terima kasih. Ilalika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.